Al-Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'd Saya akan menjawab Pertanyaan yang ada Di dua helai kertas Pertanyaan pertama Apakah Islam liberal itu sama dengan Islam moderat Atau Islam kontemporer Apapun namanya Mau namanya Islam Moderat Islam kontemporer Islam inklusif ya. Apapun namanya Selama ciri-cirinya seperti Yang sudah disampaikan tadi Bahwasannya menilai Kebenaran syariat itu sifatnya Relatif ya. Tidak ada kebenaran yang sifatnya Kot'i Kemudian ya, melihat bahwasannya ya, karena kebenaran itu sifatnya relatif maka tidak boleh ada orang yang menganggap dirinya benar, mengklaim dirinya di atas kebenaran. Ya. Sehingga pada ujung pada ujungnya nanti tidak boleh orang Islam mengatakan. Islam itu agama yang paling benar. Itu pada ujungnya. Ya. Tidak boleh kemudian mengatakan syariat Islam itu adalah syariat yang hak, yang benar. Ya. Maka mereka kemudian dengan pemikiran yang semacam ini, mereka melahirkan pemikiran satu Tuhan, tiga agama ya. Maksudnya apa? Maksudnya bahwasannya Agama-agama Baik itu Yahudi, Nasrani Ataupun Islam Pada hakikatnya Menyembah Kepada ya, Sesembahannya kepada Tuhan Menurut mereka ya, Sehingga tiga agama, satu Tuhan Padahal kita paham bahwasannya orang-orang Nasara mereka mempertuhankan Isa sebagai ibnu Allah, Al Masih sebagai ibnu Allah. Kemudian orang-orang Yahudi menyatakan bahwasanya Uzair ibnu Allah, Uzair adalah anak Allah, Al Masih adalah anak Allah bagi orang-orang Nasara Jelas dari sisi, teologis dari sisi. Ya. Masalah ketauhidan saja mereka sudah menyimpang. Ya. Sehingga dari sinilah kita melihat bahwasannya jauh pada ujung pemikiran mereka, mereka akan mendukung pluralisme. Apa itu pluralisme? Yaitu yang menyebutkan bahwasanya semua agama itu pada hakikatnya plural satu semua agama mengajarkan kasih sayang semua agama mengajarkan tentang kebaikan sehingga tidak ada lagi klaim bahwasanya Islam adalah agama yang diridhai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala padahal kita yakin dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan Inna dina inda Allahil Islam Sesungguhnya agama Di sisi Allah hanyalah Islam ya. nah, Ini prinsip-prinsip ya, cara berfikir mereka yang kita fahami Sehingga ketika kita tahu namanya oh ganti ya, Casingnya ganti kita fahamlah ini sama seperti yang kemarin Ini sama seperti yang diusung Ulil Absor Ini sama seperti yang diusung oleh Nurkhalis Majid Generasi sebelumnya ya. Seperti itu Jadi jangan tertipu dengan Baju Dengan sebutan Dengan label ya. Dengan nama-nama Karena kita, kita akan temui Begitu banyak bertebaran ya. Begitu banyak bertebaran Pemikiran-pemikiran seperti yang mereka ajukan. Kemudian, apakah jil <coughs> jaringan Islam liberal ini mempunyai anak atau pecahan-pecahan atau cabang-cabang seperti pondok-pondok sekolah untuk menyebarkan pemikiran mereka? Mamba' pusat daripada penyebaran pemikiran mereka di IAIN. Dulu pada zaman Nurholis Majid mereka menggunakan perahu yang namanya para Madina, ya. mendirikan perguruan tinggi para Madina, ya. kemudian diskusi-diskusi ya. dilaksanakan di para Madina atau diskusi-diskusi di hotel-hotel, diskusi-diskusi eksekutif, ya. mereka menyebarkan pemahaman-pemahaman liberalisasinya ini, liberalismenya ini. Nah, jadi ya, sejak zaman ya, zaman misalnya Nur Khalid Majid ataupun zaman setelahnya generasi berikutnya ya, ada apa namanya Ulil Abshar, Ulil Abshar sudah enggak laku ya, ganti peran ya, Dengan SAS ya. SAS punya pasukan, kemudian SAS tahu? SAS tahu? Ketua umum salah satu ormas terbesar di Indonesia. Yang kemudian mengatakan, jangan mengatakan kafir. Katakanlah non-muslim. Jadi tidak boleh menyebut kafir. Katakanlah non -muslim. Muslim. Ya. Jadi jangan kepada orang-orang selain Islam ya, Jangan mengatakan kamu kafir ya. Jadi tidak boleh seperti itu ya. nah. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala jelas menyebut mereka Ya ayuhal kafirun nah. Wahai orang-orang kafir Kan begitu ya. Dan banyak lagi ayat-ayat lainnya yang menyatakan Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang kalimat bahwasanya orang-orang yang mengingkari terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa ya, Taala menolak apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mereka adalah kafir. Ya. Ini terkait dengan pemahaman-pemahaman ya, jil ya, pusatnya di IAIN, pusatnya di IAIN, dan sekarang mereka mulai memasuki ke bagian pendidikan. Jadi buku-buku pelajaran yang di situ tersusupi apa pemahaman-pemahaman yang diajarkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab seperti yang mereka temukan ketika buku pelajaran SLTA di Jombang mereka katakan di situ kan memang pelajaran agama di situ disebutkan hukum orang yang murtad dibunuh. Oh, langsung ini radikalisme. Langsung mereka bersuara. jadi orang-orang liberal ini oh itu Wahabi. Inilah radikalisme. Memang Wahabi mengajarkan radikalisme. Dengan tanpa memeriksa bahwasannya Apa yang dimaksud oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab Bahwasannya hukum bagi orang yang murtad Memang dibunuh Tetapi proses membunuhnya kan Tidak diungkapkan di buku itu Prosesnya kan melalui peradilan Prosesnya melalui ikhematul hujah Melalui nanti yang Mengeksekusinya juga tidak sembarang orang Itu adalah Keputusan dari mahkamah ya, Dari pengadilan Nanti waliul amr yang mengeksekusinya tidak sembarang orang. Nah ya, itu, ini salah satu contoh ya, bagaimana mereka itu sensitif sekali dan sangat alergi, ya, sangat alergi ketika ada pelajaran-pelajaran di dalam pelajaran agama Islam yang memuat tentang pemahaman-pemahaman ya. yang diajarkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Nah, ini memang musuh satu-satunya ya Ahlussunnah wal Jamaah ya, As-Salafi. As-Salafiyun mereka sangat-sangat membenci sekali ya. Itu jadi banyak sekali nanti dari IAIN akan berkembang, berkembang, berkembang ya sampai masuk ke ranah kekuasaan. Masuk kerana kekuasaan, masuk ke ormas-ormas. Ya, masuk ke ormas-ormas. Termasuk misalnya salah satu, tadi saya sebutkan salah satu ormas terbesar di Indonesia. Ini salah satu ormas terbesar di Indonesia lagi. Ya, mantan ketuanya, mantan ketua umumnya. Ya, dulu tahun 87, tahun 80 8 ya, yang sekarang sudah jadi mantan ketua umum. Dia begitu getol Memerangi kristenisasi ya, Tetapi ya, Setelah Benaknya ya, Dicuci Di Amerika Pulang ke Indonesia ya, Yang dulu Getol memerangi kristenisasi Di Cilacap, Kabupaten Cilacap Khususnya di Kampung Laut nah, Kemudian setelah itu Beberapa tahun kebelakang Menyerahkan apa Ma'arif Award ya, ke misionarisnya ya, ke misionarisnya yang dulu diperangi nah, sekarang diberi penghargaan nah ini bentuk-bentuk liberalisasi yang eh, apa namanya terus menggelinding di pusaran kehidupan rakyat Indonesia oleh karena itu kita perlu Mewaspadainya. Allahumma Alaihi Wasallam. Mungkin nanti akan ada penjelasan lain dari beliau. Silakan.